Assalamualaikum, Darlun Berita Pagi edisi hari ini Jumat 31 Januari 2020 dibacakan Ardian Syah. pria mengaku wartawan ditangkap usai peras istri Interpolres. Pemerintah diminta pulangkan mahasiswa Aceh dari Cina. Dua rumah warga hancur tertimpa pohon di Sabang dan seorang warga terluka. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lokusmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sikli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun dua pria yang mengaku wartawan asal Aceh Tenggara diamankan aparat Polres sebul salam setelah mereka dilaporkan melakukan pemerasan Kamis kemarin. Keduanya adalah HEP HS bekerja di media CETA MH dan JS bekerja di media MHI. Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Puskesma Simpang Kiri sebul salam istri Anti, yang juga istri Kasat Intel Polres sebul salam AKP Adrianus. Kedua oknum wartawan yang diamankan polisi ini melakukan pemerasan dan pencatutan dengan cara mengaku sebagai wartawan Metro dan membawa nama Surya Paloh, pemilik Metro TV. Pihak Satreskrim Polres sebut turut menyita beberapa kartu media dan uang tunai 370000 dari kedua oknum wartawan itu yang diduga diperoleh dari sejumlah pejabat. Salah satu korban pemerasan, Kepala Puskes Masim Pangkiri, Isriyanti, mengatakan kehadiran dua oknum wartawan dengan setelan menggunakan topi koboi itu telah meresahkan karena meminta uang secara paksa. Sementara Erdian, wartawan Metro TV yang bertugas di wilayah Sebul Salam merasa dirugikan nama medianya dicatut kedua oknum wartawan tersebut, apalagi mereka membawa nama Surya Paloh. Atas tindakan ini Erdian membuat laporan ke pihak Polres Sebul Salam agar keduanya diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat diinterogasi di ruang Satuan Reskrim Polres Sebul Salam, FHS meminta maaf kepada pihak kepolisian. Ia berjanji tidak mengulangi tindakan tersebut. Keduanya mengaku sudah dua hari berada di Sebul Salam untuk bersilaturahmi dengan para kepala dinas. Sudarlun anggota DPRA dari Praksi Partai Aceh, Sulaiman SI meminta pemerintah Aceh tidak hanya fokus terhadap 12 mahasiswa Aceh yang kini terisolasi setelah muabahnya virus corona di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Tapi juga memberi perhatian bagi mahasiswa Aceh lain di luar kota Wuhan yang sebagiannya kini masih berada di Cina. Sulaiman meminta pemerintah Aceh dalam hal ini PLT, Gubernur dan jajarannya untuk bisa memulangkan mahasiswa Aceh di luar kota Wuhan. Sulaiman mengatakan, perhatian pemerintah Aceh tidak boleh hanya untuk mereka yang di Wuhan, namun juga untuk mahasiswa Aceh di luar kota Wuhan. Pihanya meminta pemerintah Aceh segera memulangkan mahasiswa Aceh di luar kota Wuhan sebelum wabah virus corona ini tersebar ke kota lain di Cina Sulaiman menyebut, kondisi 12 mahasiswa Aceh di Wuhan saat ini memang tidak ada jalan keluar, kecuali dievakuasi oleh pemerintah Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Otoritas Republik Tiongkok. Dalam hal ini pemerintah Aceh diminta tidak boleh diam namun harus mendorong pusat mengevakuasi dan memastikan mahasiswa Aceh yang masuk dalam list WNI yang akan dijemput. Sulaiman juga meminta pemerintah Aceh tidak membeda-bedakan semua mahasiswa Aceh di Cina. Semuanya harus sama-sama karena mereka sama-sama sedang berada di negara yang terjangkit virus. Bagaimanapun caranya harus dipikirkan oleh pemerintah Aceh untuk memulangkan semua mahasiswa Aceh di Cina sebelum terlambat. Sudarlun, dua rumah warga di desa Kutatimu, Kecamatan Sukakarya, Sabang, hancur ditimpa pohon tumbang kamis kemarin pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan seorang warga dirawat di RSU akibat mengalami pendarahan di bagian kepala dan luka di tangan. Kapolsek Sukakarya Ibtu Safriadi mengatakan, selain menimpa tiga rumah dan melukai seorang warga, pohon berukuran besar yang tumbang itu juga ikut mematahkan tiga tiang listrik. Pihak PLN langsung mengganti tiang listrik yang patah agar distribusi listrik ke rumah warga segera teratasi. Gesi Kuta Timu Muhammad menambahkan dua rumah warganya hancur masing-masing milik Muslim dan Bambang. Sedangkan korban luka adalah Rahmi Mutia, istri dari Muslim. Pohon yang tumbang adalah pohon kayu yang mati dan lapu yang berada di kawasan hutan lindung. Muhammad mengaku sebelum tumbang warga telah pernah menyurati dinas terkait agar pohon yang tingginya mencapai 40 meter tersebut dipotong oleh pihak kampung namun permintaan itu tidak pernah direspon hingga pohon tersebut tumbang dan menimpa rumah warga Anda sedang mendengarkan berita utama 100 FP 4 unit rumah milik petani di desa Tenemba Alas Kecamatan Deleng Pokison Acce Tenggara ludes dilalap api Kamis siang satu unit mobil juga ikut hangus terbakar dalam musibah tersebut Kapolsek Badar Ibtu Sumarlan mengatakan keempat pemilik rumah yang terbakar itu adalah M Yusuf 70 tahun, Rabuin 67 tahun, Rika 37 tahun dan Samsul 43 tahun. Api diduga berasal dari rumah korban M. Yusuf yang ditinggal dalam keadaan kosong karena pemiliknya pergi ke kebun. Tiba-tiba asam mengepul dari rumah tersebut. Warga yang mengetahui kebakaran langsung berteriak histeris. Warga lainnya langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tidak lama kemudian 5 armada damkar tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Kobaran api berhasil dijinakkan satu jam kemudian. Sudarlun, pembangunan ruas jalan tol paket Sigli Loksemawe akan melewati 8 kecamatan di Pili sepanjang 35 km dari kecamatan Bandar Baru hingga Bandar 2. Direncanakan jarak dengan jalan nasional saat ini antara 6 hingga 7 km. Kepala Abapeda Pidi Jaya, Bahrum Bakti, mengatakan pembangunan ruas jalan tol di Pidi Jaya letaknya persis di kaki lereng perbukitan sepanjang Kecamatan Bandar Baru hingga Bandar 2 dengan pintu masuk di Kecamatan Merdu. Dalam perencanaan tahun 2020 ini dilakukan pengukuran dan pembebasan lahan milik masyarakat. Untuk harga lahan mengacu pada ketetapan pemerintah, dalam hal ini kantor jasa penilai publik atau KJPP. Baru mengatakan Pemkap Pijai hanya sebatas memfasilitasi sedangkan pembayaran pembebasan lahan untuk jalan tol akan dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagaimana hasil kajian tim KJPP. Sudah telun proyek pembangunan gedung pengobatan kanker atau Onkologi Center MIC di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Ditenggarai dalam proses tender pembangunan gedung terjadi tindak pidana korupsi. Laporan ke KPK disampaikan kuasa hukum PT. MAM Energindo muklis Mukhtar yang didampingi dirut PT. MAM Energindo Insinyur H. Ali Ambril Rabu kemarin di Jakarta. PT. MAM Energindo adalah peserta tender proyek tersebut. Proyek pembangunan gedung ini menggunakan anggaran tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan nilai Rp237.086.370.000. Mukleis Mukhtar mengatakan PT. MAM Enerjindo merasa dirugikan karena proses tender masih belum selesai, namun pemenang tender dan uang muka proyek 135 miliar telah dicairkan. Petama Energi Indo sudah melakukan sanggah banding sesuai ketentuan namun kenyataannya malah kontrak telah dibuat dan uang muka telah dicairkan. Dari newsroom Seramitanyung Permayesqian Berita Pagi di Sejumata 31 Januari 2020. Berita Sore Seram BFMI sampaikan dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagini juga bisa anda akses di situs internet www.serambiafeng.com Follow us da twitter at serambiafeng, darlun,